Qual author Trustee tama rel welds Lembr pajak. dan pajak itu diserahkan kepada negara, oleh negara lalu disalurkan kepada rakyat tapi kalau yang caranya seperti sekarang ini ini adalah bentuk tertidak tanggung jawab daripada buruk rat, saya tahu atau rakyat banyak yang tahu buruk rat kita ini kebanyakan artinya、uh, ibaratnya ini ini ya apa? Uh, uh, istilahnya mereka ini、uh, tidak kompeten Lalu kesatu, mereka hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan negara ya. Jadi tidak bekerja dengan optimal. Dan satu lagi,、uh, nafas daripada burokrasi ini menjajah. Jadi banyak sekali, misalkan、uh, kalau bisa diporotin, ngapain dikratisin. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Seperti itu kejadiannya. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak John. Ada Pak Dibio. 私は、私は、私は、私は、私は、私は、n g 私は、私は、a は、私は、私は、私 p a k 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 a 私 a 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、a は、私 a 私は、私 a 私は、私 a 私は、私は、a は、a は、私は、私は、私は、私は、私は、私 a 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私、s a 私、si <akan>, er、私、私、私、私、yang benar. Ini karena negara ini ditangani oleh orang-orang yang keliru gitu loh Jadi makanya semua keliru gitu, terima kasih Selamat siang Pak ZFM、hmm, Siang Pak s i l a k a n Ibu Angel、uh, Saya cuma mau tanya, itu peraturan bener apa enggak tuh? a n u h makin k a n t a u aja pemerintah ini ya Semoga itu nggak terjadi ya, Pak, ya. Karena Tulsan udah cukup berat dengan banyak peraturan sekarang, l o h Pak. Coba pemerintah itu、uh, kaji lagi. Apa nggak salah, gitu. Kan k a s i a n Tulsan-Tulsan, Pak. m a kasih. Terima kasih, Ibu Angel. Ada Bapak Ian. t e r i n a k a s i juga ya, Pak. Jadi ya, kalau hal-hal begini, ya. Saya merasa...、Uh, Pemerintah ini hanya mau mencari enaknya sendiri, mencari apa,、uh, d a n melihat sisi negatif dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan kalau ada nabi sisi negatif dari situ, baru mereka tertutup. Padahal ini sebenarnya kan tidak boleh seperti itu, ada aturannya, seperti yang、uh, komentar sebelumnya bahwa sudah diatur dalam undang-undang itu, fakir miskin. harus d i t a n g g u l a n g i oleh negara kan apa namanya membuat proposal-proposal ke perusahaan atau memaksakan perusahaan itu salah besar jadi ya pemerintah ini salah ya ya gitu aja Pak baik Pak Ian ada penelpon terakhir Bapak h e n d r a kalau saya sih tujuh-tujuh ya cuma yang repotnya ini kalau duitnya ini n gak g sampai ke tangan f a k i r miskin Karena pejabat itu ini kagak bisa ngeliat duit nyanggup. Ada duit nyanggup, l m a y n tempat aja. Yang penting berkenyang, gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Henda r atas komentarnya. Pak Zainal, selamat sore. Selamat, Bu. Silahkan. Kalau, kalau masalah begitu kan itu urusan pengusaha. Jadi pengusaha kan harus, harus ibaratnya d e n g a lingkungan itu kan. Dan itu d o n a untuk mendekatkan pengusaha dengan lingkungan. Jadi... Pemerintah jangan ikut campur masalah dana-dana S N R. Tapi pengusaha juga kalau ibaratnya sama lingkungan terlalu p e l i t juga, sama lingkungan dibenci akhirnya diusir. Pemerintah mana b e s a m a a n t u pengusaha kalau masyarakat b e r d a h mengusir pengusaha nah, makanya itu gunanya S N R itu betul. Kan masalahnya pemerintah kita itu nggak punya visi. Tahunnya kalau ada uang matanya hijau dia. Kalau ada uang m a k s n y a kalau ada uang itu selalu itu campur. Padahal sebetulnya kalau dari dana p a j a k kalau pemerintah bisa n o l a s itu lebih-lebih untuk pembangunan. Jadi dana p a j a k itu jangan sampai pada bocor. Masalahnya kan dana p a j a k aja pada bocor, tapi pemerintah nggak punya cara untuk memberantas. Itu biar dana yang udah p a j a k itu jangan sampai bocor, itu g i m a n a caranya? Ya, terima kasih. Pak Zainal, Pak CVM, selamat sore. Iya, Mas Sore, Pak. Dengan Pak Simon, ya, silakan. Iya, Beg, begini, kan pengusaha, udah ada, pengusaha itu kan udah ada wajibannya membayar d a h a r kepada karyawannya. Dia juga udah b e r p a j a k pajak d i k e m a n i n a j a Begitu, Pak s i h p a Ya, terima kasih, Pak, Pak Simon. Pak Tari, a selamat sore. Selamat sore. Silakan. Ada beberapa hal di sini yang harus disikapi. Pertama, kalau... Soal faktor miskin itu sudah jelas Dalam undang-undang dasar itu sudah jelas itu ada tanggung jawab pemerintah Tidak bisa dilimpahkan kepada swasta itu tidak adil Karena nantinya akan membebani biaya produksi daripada perusahaan Nah perusahaan akan m e m b e b a n k a n kembali kepada rakyat atau pembeli Nah ini pertama Kedua Kalau seandainya peraturan ini dipaksakan dijalankan Siapa yang bisa mengatur dan mengontrol, sorry bukan mengatur, mengontrol pengeluaran daripada anggaran ini? Sementara kita melihat begitu banyaknya kebocoran-kebocoran. Oke Pak t a r i terima kasih. Pak Tim, selamat sore. s o r e Mbak. s i l a k a n Hanya dua Mbak, opini saya. Pertama, Pemerintah t u nggak anggar ini Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua... Seperti ini pemerintah sudah bangkrut Kita Pak Andre selamat sore Selamat sore s i l a k a n Ya memang ini kekenyuruan besar Dari pemerintah、ya. Jadi ketidakperdayaan Pemerintah, m e m e l i h a r、uh, a Rakyatnya ya Kalau a d Menanggungkan seratus Paku miskin dan orang-orang Minta-minta d i p e l i h a r a oleh negara マラン・パレオ・マラン・ボキキ・シラカンバーや、このマルシティのパルーや、パルーや、パルー。 Yang perlu, ya, yang perlu itu saham-saham mesti dijual, karena saham-saham akan segera jatuh lah. Itu kita nggak tahu tentang hari esok, tetap hari esok itu tidak ada yang pasti. Yang pasti saham harus dijual, s u t e l a h hidupnya tenang, dan pribadi secara pribadi kita memberikan bantuan kepada、okay. orang-orang susah a j a gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo. Dan masih saya tunggu kembali untuk komentar yang lain. Mas, selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Baik, komentarnya silakan Bapak. Iya, kalau saya nggak setuju kalau apa pakai mesin untuk, untuk biayanya d i p e b a n k a n perusahaan, itu kan tanggung jawab negara, di bisa diambil dari top apa, apa,、uh, hasil pajak, sedangkan perusahaan juga sudah menyerahkan pajak, h a s i l、mm -hmm. Terima kasih kembali Pak Agus, Bapak Aryo berikutnya, selamat malam. Selamat malam. Silakan h komentarnya Pak Aryo. Ya betul sekali, kalau menurut saya itu ya bahwa sesungguhnya itu,、nah, itu adalah tanggung jawab pemerintah, gitu. Nah, kalau kemudian dibuat satu、uh, peraturan baru yang mengatur tentang perusahaan harus menyisikan sebagian dananya yaitu akan telah melakukan satu penimpangan begitu. Namanya juga siasarkan ke-president responsibility. Itu merupakan satu sisian dana yang memang dari perusahaan itu suka rela sesuatnya. u Bukan kemudian semuanya dibebankan kepada pihak、uh, pengusaha. gitu, Akan menimbulkan satu ketidakpastian dari sisi maupun dari s i s i ketertarikan investasi tentunya begitu, terima kasih terima kasih k e m b a l i f a r i o maksud saya tunggu ada p e r u a n a n silahkan Bapak、uh, menurut saya sih pemerintah harusnya memikirkan sumber dana dari yang lain ya. bukan dari、uh, perusahaan punya keuntungan karena belum tentu juga semua perusahaan untung ya、uh -huh. jadi harusnya memikirkan mungkin bagaimana supaya korupsi tidak ada lagi sehingga dana-dana itu semua bisa dipakai untuk kegiatan rakyat、hmm. okay. jadi optimasi seperti itu jadi tidak, tidak benar lah kalau harus、uh, dibebankan kepada perusahaan oke、okay. terima kasih bapak untuk komentar anda saya beralih ke pak ahmad selamat malam pak iya selamat malam、hmm, silakan pak ahmad saya ini jadi bingung negara kita ini kok jadi begini <laughs> saya masih i n g a t ini dulu nih zaman baru krismon itu tahun 98 juga Bagian sosial minta sumbangan kepada rakyat. Terus rakyat berbondong-bondong pada menyumbang. Ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang perhiasan. Itu kemana ya p e r t a n g g u n g a n jawabnya? Itu aduh sekarang man, Depsos lagi yang bikin begini. Apa enggak nanti t u uang dikorupsiin sama pejabat? Apa enggak minta pejabat aja untuk menyumbangkan uang buat fakir miskin?、Gitu. Sekian, terima kasih.